Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sabbihi wa ur'ana Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'ad Bapak-bapak -ba -ba -ba yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wataala yang telah memudahkan langkah-langkah kita untuk bisa menghadiri satu kewajiban yang Allah Subhanahu Wataala telah bebankan kepada kita yaitu salat isya secara berjamaah dan kemudian kita Allah mudahkan untuk bisa duduk membaca ayat-ayat Allah mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita memahami perkara agama yang setiap kita diwajibkan untuk beramal dengan dalil, ya. karena sesungguhnya Allah tabarokallah tabaraka Allah tidak akan menerima amalan seorang hamba kecuali dia memenuhi dua syarat setelah keislamannya amalan seorang muslim akan diterima oleh Allah Subhanahu Wataala apabila amalan tersebut memenuhi dua syarat. Adapun untuk amalan orang kafir kita tidak membacarakannya karena amalan baik yang dilakukan oleh seorang yang kafir dia akan Allah datangkan, akan tetapi kemudian Allah akan hilangkan. Wakodimna ilma amilumin amalin, fajalnahu haba amangturo. Dan kami akan datangkan apa-apa yang dulu pernah mereka amalkan, dan akan kami jadikan amalan tersebut haba amangturo seperti debu-debu yang berterbangan. Adapun untuk amalan seorang muslim dilihat apabila memenuhi dua syarat ini maka amalan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wataala dan akan Allah berikan berganjaran dengan ganjaran yang lebih baik. Dibandingkan dari apa yang dia perbuat. Syarat pertama, dia lakukan amalan tersebut dengan ikhlas, mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wataala. Dan kemudian syarat yang kedua, sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Apabila dua syarat ini terpenuhi. Maka akan diterima amalan tersebut Dari muslim tersebut Dan akan bertambah besar Allah lipat gandakan ya, Ada yang Allah lipat gandakan 10 Ada yang Allah lipat gandakan 100 Dan ada yang lebih dari itu ya, Ini sesuai dengan Kadar keikhlasan dia Dalam mengamalkan Amalan tersebut. I. E. Pada pertemuan yang lalu kita telah berbicara tentang permasalahan sutro. I. E. Sutro adalah pembatas yang dilakukan oleh seorang yang sholat, yang dia letakkan di hadapan dia ketika dia melakukan sholat. Dan kita telah mengetahui pada pertemuan yang lalu. Bahwasannya sutra ini disepakati oleh seluruh para ulama. bahwasanya hal ini adalah hal yang disyariatkan. Hanya saja mereka berselisih tentang hukumnya. Apakah dia mustahab ataukah dia wajib. Eh, dan yang wajib sesuai dengan dalil. Yang mana ini adalah perintah Dari Rasulullah SAW Dan kemudian Diiringi dengan perintah Untuk menghalangi orang yang mau Melewati dia ya, Di naam, di dalam sutrahnya Kemudian yang ketiga Adanya naam, Kabar Dari Rasulullah SAW Bahwasanya orang yang lewat di hadapan Orang yang sholat bersama Dia ada syaitan ya. Dari sini Dari sini kita bisa melihat bahwasannya yang rajin dari dua pendapat ini adalah tentang permasalahan wajibnya dan hukum sutra tersebut sutra adalah kewajiban bagi seorang imam atau seorang yang sholat sendirian apakah laki-laki ataupun wanita ataukah dia di ruangan ataukah di lapangan apakah Barakallahu fikum. Ada orang lain di sekitar dia ataukah sendirian? Iya. Ini tetap di Iya, dan barakallahu fikum. Naam, sebagaimana yang dikatakan oleh Ustadz yang di dalam kitab kita naam beliau mengatakan perkara ini adalah perkara yang wajib. Oke. Dan pertemuan yang lalu kita juga telah membaca apa saja benda-benda yang bisa dijadikan Sutro Iya Dan kemudian Barok Allah Pertemuan atau pembahasan kita yang terakhir kemarin Adalah Apakah garis Itu bisa Mewakili sutro? Iya. Dan ini Barok Allah Akan kita ulang sedikit Dan kemudian akan kita tuntaskan Pembahasannya insyaallah ta'ala Dikarenakan Permasalahan ini adalah Permasalahan yang penting <tuh> Pembicaraan ini terkait dengan Dalil yang ada Apakah Dalil tersebut Adalah dalil yang bisa digunakan Ya dipakai untuk hujan Ataukah tidak Dikarenakan Kedaifan hadis tersebut Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah kita baca sebuah hadis pada pertemuan yang lalu. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam Ibnu Khuzaimah dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dan juga Al-Imam Al-Baihaqi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Idahsalla ardukum kalian jangan tilkoh awajihi syiah. Apabila salah seorang dari kalian salat, maka hendaknya dia menjadikan dihadapannya sesuatu. Ba'ilam yajib kalian sip ason. Apabila dia tidak mendapati sesuatu, maka hendaknya dia menancapkan tongkat, menancapkan kayu." Fa in lam yakun ma'ahu 'ason apabila dia tidak membawa atau tidak memiliki tongkat falyahtit hattan maka hendaknya dia membuat sebuah garis thumma la yazurruhu ma marra amamahu kemudian tidak akan memudaratkan dia segala sesuatu yang lewat di hadapannya yang di hadapan garis tersebut in kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebagian para ulama mensahihkan hadis ini. Dan sebagian yang lain mendhaifkannya. Sehingga kewajiban seorang talibul ilmi adalah untuk memperhatikan ya, kenapa sebagian para ulama mendhaifkan hadis tersebut. Karena memang ya, Al hadis dan ilmu yang terkait dengan ilmu istilah-istilah hadis ini adalah juga bagian dari agama kita. Sebagaimana kita mengetahui dasar hukum kita ini berdasarkan Al Quran dan sunnah, ya, dan sunnah. Segala sesuatu yang diucapkan atau dilakukan ataupun diikrarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disetujui hal itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia teranggap sebagai satu hukum ya yang bisa untuk dijadikan sebagai dalil ya untuk seseorang berah, beramal karena kita meyakini hadis sunnah rasulullah SAW juga adalah dasar hukum di dalam islam maka ilmu yang terkait dengan ilmu hadis menjadi ilmu yang amat-amat penting untuk diketahui oleh seorang muslim Ia dikatakan oleh alimamu ibnul mubarak rahimahullah ta'ala innal isna da minad din sesungguhnya sanak itu termasuk dari agama. Ya, jadi kalau kita mulai masuk membuka tentang ilmu hadis, kita akan mendapati di dalam sebuah hadis itu ada matangnya, isi dari hadisnya, ada juga nashanatnya, yaitu orang-orang yang membawakan hadis itu sampai kepada imam-imam yang membukukan kitab hadis tersebut. Iya, seperti misalnya Sahih Bukhari. Ya, yang dikatakan oleh para ulama adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Ya. Al-Imam bukhari ketika menulis hadis-hadis tersebut, beliau membawakan dari mana beliau mendengar tersebut. Maka beliau akan menulis gurunya telah bercerita kepada saya, bulan din, bulan. Nanti gurunya tersebut akan menyebutkan siapa gurunya lagi. Ditulis oleh Al-Imam Bukhari guru dari gurunya tadi. Terus sampai kepada sahabat, sahabat. Iya, rangkaian orang-orang ini, ya, disebut sebagai sanat. Iya, dikatakan oleh ulama, Muhyiddin Muwaffaq Rahimahullah Taala, Innal isnad dan inal Sesungguhnya sanat itu termasuk bagian dari agama. Laul isnadu kalau tidak ada sanat, Laqala mansa manshaa masha. Kalau tidak ada sanat, jadi yani tidak ada ilmu sanat ini, maka semua orang akan bicara apa yang dia kehen, kehendaki. Iya, ketika dia menghendaki untuk bicara sesuatu, maka dia akan bicara. Dan dia bukan tidak mungkin lalu mengatakan ini adalah hadis. Orang yang tidak punya nah, sandaran ilmu, iya hadir, maka dia tidak akan bisa membedakan mana yang benar. Apakah ini benar-benar ucapan Nabi atau bu bukan? Iya. Nah, dengan ilmu saat ini nanti akan tersaring mana yang benar-benar bisa dipastikan. Ya. Apakah ini adalah ucapan Nabi ataukah bukan? Pernah dengar hadis, "Thalabul ilma walau di Sid"? Ya. carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Nah. Barakallahu fikum. Pernah dengar hadis, man akala gajid jannatul jannah? Barang siapa yang makan terong maka dia masuk surga. Ada yang seperti itu. Iya. Ada yang mengatakan, ada lagi orang yang mengatakan ini sebuah hadis, ya, siraju ummati Pelita umatku adalah Abu Hanifah. Wasyaru ummati Muhammad bin Idris dan sejelek-jelek umatku adalah Muhammad bin Idris. Maksudnya ulama syafi'i. Dikatakan ini sebagai sebuah hadis. Ternyata dengan ilmu sanad bisa diketahui oh ini adalah ucapan seorang fanatikus. Orang yang fanatik kepada Imam Abu Hanifah lalu dia kemudian sandarkan ucapan ini seakan-akan adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi. Lihat, orang akan berkata apa yang dia mau Ia ya. akan tetapi dengan ilmu sanad ini akan bisa diketahui. Oh ini ternyata palsu. Oh ini ternyata benar. Oh yang ini tidak benar. Ya, sehingga naam sekali lagi BArrokaalahu Fikum. Ilmu sanad ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wataala. Ia ya. naam ini adalah sebagai bentuk penjagaan. Dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada syariat Islam ini. Eh, kalau muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hadit yang dikategorikan sebagai hadit yang sahih adalah hadit yang memenuhi lima syarat. Yang pertama adalah hadit nam yang dia sanatnya bersambung misalnya dari Imam Bukhari sampai kepada para sahabat eh, ada jarak 4 orang atau 5 orang nanti oleh para ulama akan diteliti apakah gurunya Imam Bukhari bertemu dengan gurunya dan gurunya ini bertemu lagi dengan gurunya gurunya ini bertemu dengan gurunya, gurunya, bertemu dengan gurunya. sampai kepada Abu Hurairah dan para ulama telah membukukan nama-nama ulama tersebut di dalam buku-buku Riyadh Iya Ada sampai seperti itu ya, Bayangkan sekian juta orang Yang masuk ke dalam Naam buku tersebut ya, Dikumpulkan Dari dari sya'am Dari Naam Iraq Dari Basrah, Dari Yaman Dari Madinah Mesir Karena para ulama Para sahabat Mereka berbenci Berbenci Diteriti itu satu persatu Oleh para ulama kita Dan dibubungkan Iya Barakallahu fikum. Yang pertama, bisa dipastikan Bahwasannya sanad hadis tersebut harus bersambung. Kalau seandainya tidak bersambung, tidak ada sejarah yang membuktikan si A bertemu dengan si B, maka mereka akan mengatakan hadis ini hadis yang dhaif karena sanadnya terputus. Iya. Sampai ke dalam tahapan mereka sejaman Si A dengan gurunya sejaman Tapi belum tentu yang sejaman mereka bertemu Diteliti juga Ditulis biografinya Barakulahu fikum Kemudian syarat yang kedua Setiap rowi itu harus memenuhi dua kriteria Yaitu seorang yang adlun dan dobitun ya, Setiap rowi Nah di dalam satu hadis itu Adalah orang yang harus memenuhi dua syarat Adlun dan dobitun Adlun adalah kesolehan dari si rowi tadi dia adalah orang yang dikenal sebagai orang yang kesolehannya lebih banyak dibanding kemahsiatannya. Sehingga dari sini nanti akan tersisihkan orang-orang yang terkenal dusta. Suka dus, dusta. Walaupun ketika berbicara dengan manusia. Dia tidak dikenal dusta dalam membawa Anandis Nabi. Tetapi dia terkenal dusta ketika bermuamalah kepada manusia. Halimah memalik contohnya Dia tidak akan menerima Halimah memalik tidak menerima Hadis dari seorang rawi yang Seperti ini Oke. Maka harus dari seorang rawi Punya kriteria Kesolehannya itu lebih dominan Dibanding Kepasikannya Kemudian Syarat yang ketiga Rawi tersebut harus seorang yang dobit Dobit itu adalah dia menguasai apa yang dia dengar dari gurunya tersebut, hadis yang dia dengar dari gurunya tersebut. Jadi dia menghafalnya. Apakah menghafal dengan dadanya? Ataukah dia menghafal dengan tulisannya? Ada di antara para ulama yang dia itu diterima hadisnya ketika dia meriwayatkan yang ketika usia sekian sampai sekian. Setelah itu, hadisnya tidak diterima. Kenapa? Karena di tahun tersebut sudah dikenal dia sebagai seorang yang telah tercampur hafalannya karena tuanya Atau karena sebab lain yang hafalannya kemudian berubah Ada juga seorang proli yang kemudian dia tidak terima hadisnya karena bukunya terbakar Baratollahu Fikum Satu kejadian kitabnya hilang atau kitabnya terbakar dicatat oleh para ulama Karena itu terjadinya Apabila dia mewawalikannya setelah kitabnya terbakar, ya, maka tidak akan diterima. Kenapa? Karena dipastikan ketika itu bukunya telah tidak ada. Berarti dia nak membawakan dalilnya dengan hafalan, padahal dia bukan orang yang terkenal, orang yang terkuat hafalannya. Rumit ya? Kan? Yang rumit bukan kita, yang rumit mereka para ulama dan alhamdulillah ilmunya sudah sampai pada kita. Hanya saja kita kenali ini untuk kita pelajari, untuk kita mengetahui betapa mulianya agama kita, iya. Betapa telitinya para ulama kita, iya. Bagaimana mereka berusaha menghabiskan waktu mereka, usia mereka untuk memilah mana yang benar-benar ucapan Nabi dan mana yang, bu yang bukan. Kemudian Barokatulahulikum syarat yang keempat. Adalah Tidak boleh hadis itu Masuk dalam kategori hadis yang syad Syad itu Kalau bahasa Naam barokaluhu fikum Bahasa mudahnya Syad itu ganjil Atau nyeleneh Atau Nyeleneh Barokaluhu fikum dia adalah seorang rawi yang Kuat hafalannya Ya, saleh orangnya ya. Tapi ketika Meriwayatkan hadis Hadis itu dia riwayatkan menyelisihi Sekian banyak orang-orang Yang lebih utama dibanding dia ya, Dia meriwayatkan sebuah hadis Tapi ketika itu didapati Riwayatnya itu menyelisihi Beberapa orang yang ternyata orang-orang ini sama kekuatan hafalannya Sama kesolehannya dibanding dia Tapi kalah jumlah iya. Baru kalau wabikum Apalagi kalau seandainya yang dia solusi Lebih kuat hafalannya Nah, tentu dia Akhirnya bersendirian dalam riwayat Tersebut Yang seperti ini juga tidak diterima Walaupun orangnya soleh Walaupun tidak dikenal sebagai seorang pendusta Tapi ketika dia menyelisih Orang-orang lain yang lebih utama Atau lebih banyak jumlahnya dibanding dia Dalam riwayatannya Maka dia ditolak Hadis ini tidak dikategorikan sebagai hadis yang Kemudian syarat yang kelima Adalah syarat tersebut Baratullah Uthikum nah, Tidak diketahui hadis itu adalah Hadis yang cacat Cacat itu ada beberapa macam Nah Ini lima syarat dan kita kembali ke dalam Hadis kita ini Ambil satu faedah Yang mana ini adalah faedah Islam Di dalam faedah itu Al-Jarqul Mufastar Mufat Jamin al -Tahir. Kritikan yang terperinci Itu akan lebih didahulukan Dibandingkan rekomendasi jadi Barakallahu Waalaikum Seperti hadis yang tadi kita baca Kita mengetahui ada sekian ulama yang mensahihkan Ada sekian ulama lagi yang mendoifkan Maka seorang taulibul ilmi Dia harus menentukan sikap dengan sikap yang ilmiah Dia harus mempelajari keduanya Terlebih apabila yang mendoifkan ini Kritikannya ini dibangun di atas kritikan yang memang benar-benar rinci. Dibandingkan yang merekomendasi. Maka yang mengkritik dengan rinci ini. Dia punya nilai lebih dibandingkan yang merekomendasi. Gambaran gampangnya kita keluar dari hadis, misalnya. Ya. Ada seseorang. Diberi penilaian oleh dua orang Si A Diberi penilaian oleh si B dan si, si C Si B ini Mengatakan Bahwasannya si A ini adalah Orang baik Ya Orang soleh Dan dia adalah teman kerja saya di kantor Misalnya Atau si B menilai si si A Si C mengatakan sebaliknya Bahwasanya si C, Bapak C mengatakan bahwasanya si A ini sebenarnya orangnya adalah orang yang jelek. Dia kalau seandainya janji sering menyelisih janjinya. Dia kalau seandainya berhutang dia namp; sengaja mengapa mengundang-undang pembayaran besar. Kenapa demikian? Karena si C ini adalah tetangganya si A. Dan dia setelah hidup bergaul dengan si A 15 tahun lamanya Gambaran mudahnya saja Mana yang didahulukan Dari dua penilaian ini Tentunya si C. Kenapa? Karena dia ring Mengkritik dengan kritikan yang rinci Dan ada dalil-dalil yang menunjukkan kebenaran dari kritikan kalau si B dia hanya menilai karena pertemanan selama di kantor. Bawa kau idah ini kesetiaan perkara-perkara kita, pakat muamalah ataukah perkara agama. Kita pengen nikah, misalnya. Kita tidak ingin pacaran, pacaran tidak sesuai dengan Islam. Kita mempraktekkan yang Islami, apa Taruh, nador, lalu kemudian khidbah. Lalu kemudian melamar, iya, dia pengen mempraktekan ini, iya. Alhamdulillah caranya benar. Lalu bagaimana dia bisa mendapatkan istri yang saleha? Misalnya dia sudah mendapat satu yang akan menjadi calonnya, bagaimana dia untuk mengetahuinya? Maka dia harus mencari kabar kepada orang-orang yang kenal dengan wanita tersebut, iya. Apakah keluarganya Ataukah temannya Dan orang yang ditanya Mereka tidak boleh bergus Bergus Kalau seandainya kemudian ada ya, dua Maka praktekan yang tadi Iya Praktekan yang tadi Apabila ada rincian Atau kritikan yang terperinci Maka ini yang tidak lakukan Dibanding recommend, recommend, rekomendasi Demikian. kota hukum Sehingga Nah hadith ini Andai dia sahih Maka kita akan mengatakan Boleh seseorang Untuk dia Mengambil sutra Walaupun dari sebuah Garis Ia Tuh Al-Imamu Malik Al-Imamu Abu Haniba Al-Imamu Sufyan Ibn U'ayy Al Imamul Layyit, Al Imamu Ahmad, Al Imamu Muhammad Ibn al Hasan, Al Imamu Tohawi, Al Imamul Bokawi, Al Imamu Daru Putni, ya. Al Imamu Nawawi dan selain mereka dari beberapa orang ulama mengatakan bahwasanya hadis ini doib. Ya, apa sebab kedolibannya diteliti oleh mereka? ternyata ada dua sebab hadis ini sehingga hadis ini dihukumi sebagai hadis yang daif. Yang pertama hadis ini muttariq. Ya, satu istilah lagi. Muttariq kalau bahasa gampangnya adalah hadis yang goncang. Ya. Kemudian yang kedua, barallahu fiikum Bazalulah R Barokallahu Fikum. Ini apa maksudnya? Sira dulu. B Bazalulah R Barokallahu Fikum. Nah Barokallahu Fikum. Yang pertama mereka mengatakan hadis ini hadis yang mutaurip dan mutaurip adalah satu macam dari macam-macam hadis lain. Ya. Yeah. Dan ini masuk ke dalam ya yeah, syarat yang kelima. Syarat yang kelima apa? Tidak boleh hadis itu cacat. Ya. Yeah. Nah, kemudian baru pengurutikum ke di dalam sangat hadis ini juga ada dua orang yang majhul. Ini juga sebagai satu cacat. Jadi ada dua cacat di dalam hadis ini. Dan cacat yang kedua, ya jatuh juga pada dua orang. Terjadinya pada dua orang. Sehingga kalau dikumpulkan ada tiga. Kata mereka, walaupun hadis ini selamat dari itiraf it dari kegoncangan. Dia tidak selamat dari sebab kedua yang kedua, yaitu nama dari kejahala, kejahala ya, itu tadi apa? Adanya orang-orang yang maju Nah, apa itu hadis mutari sekarang? Saya cuma perkenalkan saja. Nah, ini kalau kita mau pelajari lagi bu, oh, masya Allah, indah. Nah kita begitu jadi benar-benar akan sangat terkesan dengan penjagaan ya, Allah terhadap agamanya ini. Nah hadis mutaurip ya adalah Allāhi taṣallibur riwayatuhu fihi fayarūhi bākuhum ala wajihin wa 'ala wajhin akhar mukhalifun lahu Hadis muttariid adalah hadis yang terjadi perselisihan dalam periwayatannya. Jadi dalam sebuah hadis tapi ada beberapa buah hadis yang ternyata tidak sama padahal satu tema. Yes. Nah Sebagian yang mereka meriwayatkan Dari sisi ini Sebagian yang lain Meriwayatkan dari sisi yang, yang lain Yang menyelisihi Sisi yang pertama Sehingga Nah tidak bisa Dikuatkan mana yang benar Dari dua Jalan habis ini eh, Tidak mungkin pula untuk digabungkan Sehingga terjadi kekacauan di dalam permasalahan tersebut Akhirnya para ulama mengatakan hadis ini goncang Untuk hadis yang dihukumi sebagai hadis Muttarib Dia harus memenuhi tiga syarat Kapan hadis bisa dikatakan Muttarib? Apabila terpenuhi tiga syarat Yang pertama Aku saya katakan sebelum itu Sebelumnya hadis mutaurif itu bisa terjadi di matan dan bisa juga terjadi di sana. Yes. Dan hadis mutaurif, nah dia adalah hadis yang terkumpul padanya dua syarat bukan tiga. Dua syarat. Yang pertama perselisihan riwayat yang ada tidak mungkin untuk dijamak. Persirisan riwayat yang ada tidak mungkin untuk dijamak. Dan kemudian yang kedua, ya riwayat yang ada, ya masing-masing riwayat ada yang ada adalah riwayat yang sama-sama kuat sehingga tidak bisa dikalahkan satu dibanding yang lainnya. Misalnya rawinya adalah rawi yang sama-sama kuat, misalnya kuat dalam asalihannya atau kuat dalam kehasanannya, tidak ada yang bisa dikalahkan. Maka yang seperti ini baru boleh dikum, bisa dihukumi sebagai hadis yang mutlak. Nah, mau dibawa contohnya? Tapi, berarti satu masalah aja ya dalam ini. Tapi memang sih sengaja saya bawakan Maksudnya sekali lagi untuk menunjukkan Betapa mulianya Islam ini ya. Begitu besar Upaya dari ulama kita Menjaga kemurnian agama Sehingga kalau kita kenal Seperti ini kita tidak akan meremehkan Yang namanya ulama Kalau kita kenal Dengan ilmu ini kita akan bisa Membedakan mana yang ulama Atau mana yang Sesungguhnya bukan seorang alif Tetapi dianggap alif nah. E. Eh, nah, anak, barakallahu fikum. Ilmu ini sudah mulai ya, asing di sisi kaum muslimin sendiri. E. Eh, nah, padahal ini ilmu ada yang ilmu yang amat-amat penting dengannya kita bisa mengetahui satu hadis itu bisa dijadikan hujjah atau tih? tidak. Nah, Falabudda 'an tasawwir rawi riwayatun mikil marat kata nusammiah ummuttariban maka dua riwayat tadi itu harus sama-sama kuat sama-sama satu derajat hingga kita bisa menamakannya sebagai hadis yang muttarib kalau seandainya salah satunya lebih kuat dibanding satu riwayat yang lain maka barakallahu fikum kita tentunya mengamalkan hadis yang lebih kuat Kuat. yang satu kita kasihakan nanti hadis yang sahih atau hasan yang satunya doh kalau do. ini bisa dikuatkan salah satu tapi kalau tidak bisa karena sama-sama kuatnya maka yang seperti ini dianggap sebagai hadis yang muhtarib sehingga tidak bisa diamalkan nah contoh sekarang hadis muhtarib dari sisi sana adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Zaid bin Arqam. Ya. Bunyi hadisnya Yazid mengatakan dia ya, telah bersabda Rasulullah SAW alaihi wasallam, "Inna hadhil hasyusya muqtadara. Fa idza ata'adukumul ah khala'a at fal yaqul" minal kubtih wal kubai. Sesungguhnya tempat ini, tempat buang air ini, muhtadorah ada penunggunya. Apabila salah seorang dari kalian masuk ke dalam WC, maka hendaknya dia mengatakan Allahu bilahiminal kubtih wal kubai. Kita tidak membicarakan riwayat yang lain, ya. Tetapi kita membicarakan riwayat yang ini Kalau riwayat ini bisa tidak Untuk di amalkan Untuk kita hukumi sebagai hadis yang Sahih atau ya hasan, Dikatakan oleh Imam Mutir Bini Rahimahullah ta'ala hadis Zaid bin Arqam Ini pada sanatnya Ada kegoncangan Dan sebab Kegoncangannya Nah adalah diperselisihkan hadis ini pada kota ada pada kota ada jalur yang pertama hadis ini bisa diriwayatkan oleh Sa'id Sa'id Ibnu Abi arubah an kota ya. ada dari kota ada amil qasim bin na'uf asyaibani dari mana? pertama dari Sa'id bin Ibn Abi Arubah dia mendapatkan hadis ini dari Qatadah kemudian Qatadah dari Qasim bin Auf ash kemudian dari Zayyid bin Arqom kalau para ulama ketika disebutkan nama nama-nama yang mereka kenal oh yang ini seperti ini yang ini seperti ini yang itu seperti ini, ini seperti ini. kalau kita harus nyari dulu yang berapinya yang pertama Said, cari dari huruf S atau Sin apa. Sudah dapat? Ternyata Saidnya ketika dapat Said, Said ada berapa orang? Cari satu lagi mana Said yang Da nah, Ibnu Abi Arubah. Nah, sampai dapat dipastikan dulu, ini gurunya siapa, santri apa, muridnya siapa? Diriwayatkan oleh ulama siapa saja? Nah, satu. Belum kemudian yang setelahnya. Kemudian Kemudiannya selanjutnya Oke. Barakallahu Kita lanjutkan. Wa qala dan juga Hisyam Abdus Tuwai' al An-Zaid min ar- Dan kemudian ada riwayat yang di situ mengatakan Oh riwayat ini Datangnya dari Hisyam Abdus Tuwai Dari Kota Adah Dari Zaid bin Alkom Kalau tadi gimana? Sa'id Ibnu Abi Arubah Dari Kota Adah Nah kalau ini Hisyam Dus Tuwai berarti mengganti siapa? Mengganti Sa'id Dia datang dari Kota Adah Dari Zaid Bin Arqom. Nah, kalau tadi Zaid dari kota ada, tidak langsung dari Zaid, tetapi dari Kausir, kemudian baru Khaulufi pun baru dari Zaid bin Arqom. Ada yang hilang kan dari kota ke atas. Ini Sa'id ibnu Arubah, Hisham Abustuwi, sama-sama mengambil dari kota ada. tapi kalau yang satu Kalau yang Isyaf mengatakan Kota ada dari Zin bin Ako, berarti langsung Tidak ada Osin bin Awo I Warahwa Boshubah al di rahimanullah mengatakan hadis ini dia bisa dikeluarkan salah satunya. Hadis ini rawi-rawinya terdapat rawi-rawi yang goncangnya ini dari sini. Sama-sama saka -sama dari Kota ada, tapi di atas Kota Adat mereka ber berselisih sampai empat jalur beda semua. Eh maka Imam Tirmizi mengatakan ini motor muttari. Jadi muttari sama. Iya, itu secara nama kalau sananya tidak relosional Ya tidak sama Mungkin mengatakan oh ini dari sini Beritanya ini Kalau berita yang ini Karena mendapatnya dari Bulan Barukullah Bukhikun Nah ini gambaran Akan Naam Hadis Muhtarif Dan kata mereka Barukullah Bukhikun Hadis Di dalam hadis ini Naam terdapat Kiraus kita tidak masuk ke dalam ya lebih jauh dari itu kita hanya mengetahui apa itu definisi hadis utarif dan sekarang kita lihat bagaimana perkataan para ulama terhadap hadis tadi hadis yang kita baca tentang permasalahan sutra dengan garis kita katakan penyebabnya ada dua yang pertama itirof, yang kedua ada dua orang yang majhul majhul itu sendiri adalah tidak dikenalnya rawi tersebut ya. rawi tersebut tidak dikenal ya karena hanya satu atau dua orang yang meriwayatkan dia dari dia dan orang ini tidak di, tidak ditauhid tidak dianggap kuat tidak ada rekomendasi dari ulama-ulama yang muta'allim. Ini yang dikategorikan sebagai hadis maj majhul, Apa itu hadis majhul? Hadis yang di dalam sanadnya ada orang yang tidak dikenal. Contoh tidak dikenal adalah yang meriwayatkan dia hanya satu orang. Dan ulama-ulama terkenal pada zaman itu tidak mengenal orang -orang Ya, apakah Imam Ahmad, Ali bin Mas'hab, ya, Ali bin Madini, ya dari kalangan ulama-ulama hadis yang terkenal ketika itu, mengetahui tentang nama-nama rawi, dia tidak kenal orang tersebut. Orang tersebut dianggap sebagai orang yang majhul. Ya. Kata Imam Abu Ja'far ath-Thawali, majhulani, laisa lahum madzikrun fi dairil hadisil khath. Kata Imam Abu Ja'far ath yang Abu Amar dan kakeknya yaitu Haris dua orang yang majhul tidak ada dia tidak mempunyai hadis tidak disebutkan hadis dua orang ini kecuali hadis tentang fat yaitu tentang garis sud setor kemudian dikatakan pula oleh al Habib Ibn Hajar bahwasanya Abu Amar bin Muhammad ini adalah seorang yang majhul dikatakan oleh al Imam al Hadabi Orang ini tidak dikenal Ia. Sehingga Barakallahu tikum dikatakan oleh Alimah Al-Khattu al Ba'afir Al-Khattu Ba'afir yang masih Terus dengan garis adalah Ba'afir Kenapa? Karena tidak ada hadis yang dijadikan sebagai sebuah sandaran Dikatakan oleh Al-Imam Mulaih bin Sa'ad Al-Khattu Laisa Bishay Menggaris itu tidak ada apa apanya banyak. bukan sebagai sebuah amalan. Dikatakan oleh Syekh Ibn Uyainah dalam Najat Syaikhul Nashudubihi hadal hadis. Kata beliau, kami tidak mendapati satu hadis pun yang bisa menguatkan hadis ini. Ia, walaupun dia ilhamin hadal wajhi dan tidak datang hadis ini kecuali dari sisi ini saja. Padahal dalamnya ada ikhrot, ada juga majhulah. Dua orang yang majhulah. Sehingga kata Al-Imamu Ibn Iyayna, kami tidak dapat hadis yang lain yang bisa mengeluarkan hadis ini. Sehingga naik ke, ke atas, nah, naik menjadi derajat hadis ha, Hasan. Ia. Dikatakan oleh al Ahmad, Al-hadithu fil khat fi do'iif. Hadis yang tentang khat, tentang garis adalah hadis yang do'iif. Eh, dikatakan oleh Imam bin Abi taala. Ya. Wa la yuqattu bayna yadayhi hatta wa la yuhtu Tidak boleh seseorang untuk membuat garis di hadapannya. Illa ayakunad dzalika haditsun sabitun qaytaba. Kecuali apabila di sana ada hadis yang sabit, yang kokoh, yang sahih, yang bisa dihi, diikuti. Dikatakan oleh alimah ul Bagozi Isna dihidup pun di dalam sanad ada kelemahan. Eh masih banyak lagi beberapa ulama, ya, yang membandakan hadis ini. Di antaranya lima Munawwi dari kalangan syafi'iyat. Lima Munawwi mengatakan buat dory pun lidirabi hadis ini dory, karena hadis ini mut tori. Tutup eh, jawab ya. Saya tidak mengajarkan, tidak mengajarkan masalah hadis, tapi cuma memperkenalkan saja. Begini ya. Iya. Barakalahu tigom. Karena kalau ada orang yang mendengar ini, mereka menganggap itu, ini pelajaran panjang. Nah, iya. Saya, makanya minta maaf terlebih dahulu. Saya tidak mengajarkan masalah hadis. Saya cuma memperkenalkan saja. Iya, sehingga ada gambaran bagaimana tentang hadis-hadis yang sahih. Dan dianggap saya ataupun dianggap toh. Ini yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sudah jam 9 lewat dari kesempatan kita. Saya minta maaf atas segala keturangan yang ada. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. ya Ya, logik. Heeh, sebenarnya salah. ada dua hadis ada satu sama kita ada di sini misalkan. Iya. Ada salahnya. Baik. Iya. Nah. Jadi Untuk yang pertama, setelah kita mengetahui hadis garis itu lemah. Maka bagi orang yang sholat sendirian atau imam, jangan dia mengambil garis itu sebagai sutro. Silahkan dia maju untuk bersutro di tembok atau dia sholat di belakang saudaranya, ya, menjadikan punggung saudaranya sebagai sutro atau dia mengambil meja mungkin, ya, untuk dihadap diri dihadapkan meja, ya, e, barokallahu fiqub. Demikian. Terus kemudian bagaimana kalau seandainya ada orang yang sholat tidak menghadap sutro? Iya, iya. Misalnya di titik situ raya atau di tengah-tengah sini, kalau kita mau keluar, jadi bagaimana? Jeter. Taib. Nanti ada penjelasannya Insyaallah Allah. Maka silahkan ditakar, dikadar. Nanti ada ada akan ada pembahasan jarak sutro dihadapan seseorang yang sholat itu berapa senti? Iya. Nah. Misalnya misalnya ya Taruh Tiga uh, hasa Ada lima puluh senti ini Ya Ya Kalau kali tiga berarti 120 ya Atau 125 Ditakar, dikadar pak. Kalau beliau sholatnya di situ, misalnya Dikadar sekitar 125 senti Ya Karena itu jarak sutrok Maka dia lewat di depannya itu tidak mengatakan seperti itu. Maksudnya tidak berdosa. Nah, tapi dia jangan sampai mepet ke tempat yang hasilnya itu masih menjadi sudut-sudutnya. Demikian. Tapi kalau satunya dia mau lewat belakangnya, tentu ini sudah tidak ada masalah. Demikian. Barakallahu fiikum. Jukur, subhana Allah, mongbihan, juk shadu warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih